Sering kali kita memenjarakan cinta Dalam kata-kata dan perbuatan Di kamar indah kesempurnaan Saling menagih kebahagiaan Saling meminta kesenangan Saling memohon kesetiaan Saling menuntut kepuasan Terkadang kita lupa Bahwa ada sebuah nilai Yang melekat pada keduanya